In the seta bertuan terasa kerinduan hati yang bimbang yang terhentak Malam terbiasnya apa yang tersemat hati yang bimbang yang ter Untuk Marsya, cahayaku nggak ada kata yang bisa aku sampaikan Selain maaf dan terima kasih Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini Aku harus pergi Bukan meninggalkanmu Tapi hanya terlepas darimu Jika kamu yakin akanku Maka memang inilah cara yang terbaik untuk dijalanku